Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Arintin Bojonegoro dengan judul Liburan Misteri. Kejadian ini aku alami sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya 24 Januari 2010. Aku diajak oleh ibu aku liburan ke Tuban. Aku tidak mau, tapi ibu aku tetap memaksa. Akhirnya aku pun mau. Sebelum aku berangkat, aku disuruh ibu untuk nganterin buah ke rumah Bude yang ada di Kelangon. Sesampainya di sana, Bude ngomong, Arin gak usah melu toh, kilo. Nama ni Budi nengomah bayi. Aku jawab, enggak kok Budi, marai adik dan emak aku melu. Dadi ni aku yakin melu menisan. Tapi Budi aku rasanya tetap enggak ngebolehin aku pergi. Mungkin Budi aku sudah punya firasat yang enggak enak tentang aku. Akhirnya aku berangkat ke Bekti, aku digonceng sama kakak aku dan sama ayah dan adik. Sesampainya di ngerengel, firasat aku sudah enggak enak. Sesampai di jembatan Kelawak, aku pun ngomong sama kakakku. Kak, kak, ojo kenceng-kenceng toh. Itu loh, bentar lagi ada belokan. Tapi kakakku rasanya seperti dirasuki sesuatu. Soalnya tidak menghiraukan sama sekali omonganku. Meskipun dia udah tak cubit beberapa kali. sama kakakku jatuh karena motornya kecepatannya lumayan tinggi dan kakakku nggak tahu kalau di depannya ada belokan setelah aku jatuh bersama kakak aku Orang tuaku pun bersama adik menolong aku. Ibu berkata pada kakak, Fah, Fah, apa kamu nggak lihat toh? Wong Ada anak kecil lewat. Kakakku bilang, nggak ada toh bu, perasaan tadi nggak ada apa-apa kok. Tapi aku melihat anak kecil sekitar umur 9 tahunan berambut panjang dan pakai baju putih. Lari ke kebun jagung yang jaraknya lumayan jauh dari tempat aku jatuh. Gak lama kemudian ayahku mencarikan kendaraan untukku karena kendaraanku cukup parah rusaknya Setelah berhasil menggantikan sebuah mobil cherry, aku langsung dibawa ke puskesmas manding Tetapi dokter puskesmas manding itu merujukku ke rumah sakit Bojonegoro Setelah satu minggu di rumah sakit Bojonegoro, aku baru dioperasi Setelah dioperasi, malamnya sekitar jam 2 Aku terbangun karena ingin puang air kecil. Ketika itu aku tidur sendiri, sedangkan kakak dan ibuku tidur di bawah. Dari kejauhan aku dengar langkah kaki makin lama makin dekat. Ibu, ibu, ibuku hanya diam dan nggak mendengar sama sekali panggilanku. Tak lama setelah itu aku mendengar langkah kaki itu makin dekat. Semula aku rasa itu hanyalah satpam ketika akan menoleh. Aku nggak bisa karena baru dioperasi gini suara itu berada tepat di depan pintu spontan aja aku langsung menoleh tapi aneh itu bukan satpam tetapi seseorang berbadan tinggi memakai pakaian serba hitam dan enggak tahu siapa itu sebenarnya tapi anehnya lahirku bisa menoleh padahal kan baru operasi Keesokan harinya aku didatangi seorang lelaki, bajunya hitam dan dia berkata pada Oh, Joweti. Dek Bengi iku kancamu. Pengen nilihi iawakmu marga suwi wis Setelah mendengar kata-kata laki-laki itu, tubuhku gemetar. Enggak lama kemudian, laki-laki itu bertanya, "Ndang no pinggir rumahmu ana apa?" Aku jawab, "Pohon belimbing, Pak." Orang itu menjawab, "Lah itu, rumahnya pohon belimbing dekat kamarmu." Setelah orang itu selesai bertanya, aku pun diberi minuman sambil dibacakan sesuatu. Aku pun segera meminumnya. Setelah di rumah sakit dua minggu, aku pun pulang. Sesamainya di rumah malam harinya sekitar jam 2, jendela kamar aku ada yang mengetuk. Aku membangunkan kakak aku yang tidur di samping aku. Tapi dia tidak mendengar. Aku sangat takut. Akhirnya aku banjakan ayat kursi. Dan akhirnya aku tertidur, kejadian itu terus berlangsung Akhirnya aku ceritakan pada ibu aku bahwa kalau jam 2 malam jendela kamarku selalu diketuk dan aku sering didatangi sosok anak kecil Yang kelihatannya tidak suka sama aku Aku gak tahu kenapa anak kecil itu tidak suka sama aku Padahal aku tidak pernah mengganggu orang Akhirnya Ibu meminta bantuan kepada kakak aku yang ada di Sumberjo. Aku dikasih amplop kecil, jadi dalamnya ada pakunya. Kata ibu, aku disuruh membawanya kemanapun aku pergi. Dan akhirnya, Alhamdulillah, aku tidak diganggu lagi. Sekian cerita dari aku, Jimater, Arin T.W. bersama tim Jimater.